Allahubaraka Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al wa man yudlil fa lan tajidalahu waliyyan la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu الذي لا alladila بعده. ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah, Yuslih lakum a'malakum فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا <تصفيق> أما بعد نستقل حديث Wa khairul hadih, hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umur muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'a'ah. Wa kulla bid'a'atin dolala wa kulla dolalatin finnaf. Ikhut Fidin Azinallahu wa Iyya'kum. Pada malam hari ini, kita sedikit beralih ke topik lain. yaitu yang berkenaan dengan kurban. Namun yang akan kita bahas di salah satu daripada acara ritual kurban tersebut yaitu penyembelihan. Di mana kita akan mempelajari tentang adab menyembelih. Menyembelih yang dimaksud tidak hanya hewan kurban atau akikah atau hewan yang untuk dimakan, ya. Yang akan kita bahas ini menyembelih secara umum menyembelih hewan <tuh> di mana tentunya hewan-hewan yang memang layak untuk disembelih. Oleh karena itu, karena sembelihan ini salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu dan itu merupakan salah satu di antara syariat dan tentunya syariat tersebut dibimbing, dituntun oleh Rasulullah s.a.w. dalam pelaksanaan ataupun aplikasinya. Para hadirin azinallahu ayyakum, adab yang pertama ketika seorang muslim menyembelih hewan sembelihannya, Adab yang pertama yang harus dia perhatikan yaitu masalah niat. hendaklah seorang menyembelih hewan tersebut baik untuk kurban maupun untuk dimakan. hendaklah dia memiliki niat yang soleh, niat yang benar, sehingga hewan yang dia sembelih dengan menyembelih hewan yang dia sembelih, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi hewan-hewan yang berkenaan langsung dengan ibadah-ibadah khusus seperti udhiyah. Udhiyah itu menyembelih hewan pada Idul Adha atau al-hadiyyu menyembelih hewan ketika pelaksanaan ibadah haji atau akikah menyembelih hewan uh, setelah orang anak lahir, ya yeah. ini adalah uh, termasuk dalam ibadah khusus. Tentunya sangat penting sekali di sini uh, meluruskan niat sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum. Abis itu panitia. Nah. Selamat sore. kita lanjutkan para ikhwah fiddin, azinallahu iyakum. dengan Idul Adha, dengan kurban pada Idul Adha, Allah Subhanahu menyebutkan la yanallahu ha wa la dima ha wa la taqwa minkum. Allah tidak akan, tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kalian. Ya, ini berkenaan dengan dengan niat mereka yang menyembeli korban, e, memang dikarenakan ibadah karena mengharap karido dari Allah, bukan popularitas ataupun bukan e, ingin mendapat sanjungan di tengah-tengah masyarakat karena telah membagi-bagi daging, ya. Yeah yang seperti ini tentunya tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu masalah niat, niat kita harus benar. Itulah yang tercantum dalam hadis Rasul yang sangat terkenal innamal amalu binniyyah wa innamal likulli imri imanawa. setiap amalan itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu yang pertama, yang kedua adamu dzabhi Al halub tidak menyembeli hewan yang sedang uh, sedang punya susu. Air susunya sedang banyak. Jadi kita mau menyembeli kambing. Sementara kambing sedang punya banyak susu. Maka sedapat mungkin dihindari. Cari yang lain. Bukan berarti kambing yang seperti ini. Ataupun sapi yang seperti ini. Tidak boleh di, uh, disembeli. Bukan itu maksudnya. Namun Islam memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan lebih hewan yang ada yang dia miliki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Firnudi dengan sanad yang Hasan Sohi Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda latah bahan nata tata durin janganlah kamu menyembelih hewan yang sedang punya susu ya sedang susu sedang memiliki susu ini yang yang kedua yang ketiga yaitu haddu sanu syafrah rahmatal rahmatan menajamkan pisau sebagai sikap kasih sayang terhadap hewan Di sini para ikhwah fillah wa iyakum kalau kita kasihan terhadap hewan maka caranya sembelihlah dia dengan pisau yang tajam Bukan kasihan di sini seperti kasihan kita kepada manusia kalau kasihan kita kepada manusia ditujukan kepada hewan, tak jadi disembelih itu hewan. Jadi untuk sikap bersikap baik kepada hewan, kalau mau menyembelih maka uh, tajamkanlah pisau terlebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kata bel al Ihsan ala kulli Shay, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu berbuat baik kepada segala sesuatu. Di sini Allah Rasulullah menyebutkan berbuat baik. Faiza qataltum fa'hsinul qitlah apabila kamu membunuh maka perbaiki bunuhan kamu. Jadi kalau kita memburu hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh misalnya atau memang sangat perlu untuk dibunuh maka untuk berbuat baik kepada hewan tersebut bukan berarti kita enggak jadi membunuhnya. Tetapi bunuhlah dia dengan cara yang yang sebaik-baiknya. Dipercepat bunuhannya, tidak disiksa. Demikian. Seperti tikus, ya ketika kita bunuh tikus, ya bunuh saja. Pokok kepalanya pakai martil atau dihempaskan dia. Jadi jangan dia itu disiksa. Ditarik kumisnya, tarik ekornya. Tidak demikian. Karena itu tidak berbuat baik. Jadi berbuat baik terhadap hewan yang dibunuh, disegerakan kematiannya. Fa ida kotal tumpa asinul kitlah apabila kamu mau membunuh perbaiki bunuan kamu. Wa ida zabah tumpa asinul zibah. Kalau kalian mau menyembelih, perbaiki sembelihan kalian. Waliu headja shafrota hendaklah dia menajamkan pisaunya. Waliureh zabihtah hendaklah dia kasehani hewan sembelihannya. Jadi dia menyembelih hewan tersebut dengan pisau yang tajam. ya Dengan pisau yang tajam. Bagaimana kalau seandainya pisau yang dia pakai, tadinya tajam. Namun ketika menyayatkan leher hewan langsung tumpul. Kan ada pisau-pisau yang memang kurang bagus, eh, bajanya ya, tidak layak. Dikiranya bagus untuk sembelihan ternyata tidak. Apalagi mau menyembelih lembu, ini butuh pisau yang bagus. Ya. Jadi ketika dia sayatkan sekali ternyata tumpul, lantas bagaimana dia langsungkan penyayatan tersebut atau dia ganti dengan pisau yang lain? Kalau dia ganti dengan pisau yang lain, kata orang-orang sekarang, yang kalau seorang menyembelih kemudian diangkat pisohnya dari potongan leher tersebut, maka hewannya menjadi haram dimakan. Mungkin nanti pernah dengar. Jadi kalau disembelih, menyembelih. Ini pisau nggak boleh diangkat. Kalau diangkat, udah nggak bisa. Haram dimakan. Ya, para ekofidin asalamu alaikum. Ini adalah uh, apa namanya keyakinan yang tidak berdalil. Ya. Kalau kita menyembelih hewan, ternyata tombol pisau di tengah jalan, ya segera tukar. Kalau nggak diangkat, bagaimana caranya? Apakah kita mau melanggar hadis? Atau kita gosokkan pisau kita dengan keyakinan yang tak berdasar. Oleh karena itu segera tukar dengan pisau. Tentunya dengan pisau yang dekat dengan dia. Jangan dia pulang dulu ke rumah. Dia asah dulu. Tidak begitu. Ya, mendingan itu saja dia gosokkan. Kalau seandainya pisau yang tajam itu jauh. Nah demikian. Jadi segera boleh. Itu sebagai sikap baik kita terhadap hewan. Ternyata memang Islam itu juga mengatur Priki pri kebinatangan begitu, bukan hanya pri kemanusiaan, tapi pri kehewanan juga diatur dalam Islam. Demikian para yakafidin aszallahu iyyakum. Kemudian ayyakuna hadusha frotikobla idja idabah lidabeh hendaklah hendaklah ketika dia menajamkan pisaunya itu sebelum dia menidurkan kambingnya. Selainnya kalau sekarang itu kan menyembelih lembu itu ada 6 orang kadang 7 orang diikat, ditarik rame-rame sampai tersungkur begitu. Ya ini memang karena ketidakprofesionalan orang-orang Indonesia dalam menyembelih lembu. Kalau di Pakistan itu satu orang saja bisa nyembelih lembu. Ada caranya dia. Ekornya itu ditaruhkan ke selangkang. Tah bagaimana dia enggak bergerak. Begitulah caranya. Ya memang suka tukang, tukang jagal. Kalau kita kan enggak sudah tujuh orang campur pohon pisang lagi, pohon pohon kelapa diikat pohon kelapa sana, kemudian digotong lagi kan seret-seret. Ya sebenarnya sih enggak boleh seperti itu. Karena apa? Menyakiti hewan. Ya bayangkan kita kalau jatuh bagaimana? Jatuh di kaki tersungkur. Itu kan sakit. Belum lagi diseret-seret ke lubang ke lubang sembelihan. Kan kadang-kadang jauh tempat menggulingkan lembu itu kan jauh dari tempat sembelihan diseret-seret sampai kadang-kadang lecet sebenarnya nggak dibolehkan namun apa gara-gara kita harus berbuat baik pada hewan atas kita nggak nyembelih kan begitu ya tentunya kita melakukan sebisa mungkin ya itulah maksimal yang bisa kita perlawan terhadap hewan ya lebih dari itu nggak bisa karena memang tidak tidak tidak apa namanya tidak tidak pengalaman dalam masalah-masalah seperti ini Demikian para ulama kafirin. Asalamualaikum. Kemudian, ya nah, tadi dikatakan, hendaklah dia me me mengasah pisohnya sebelum dia tidurkan hewannya. Jadi jangan dia tidurkan kambingnya, kemudian dia asah pisohnya. Kambing lihat pisau, lihat pisohnya, dia ngasah pisau. Ini kambing sudah tidurkan, tidak dibolehkan. Jadi kalau mau dia asah, asah di tempat lain. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu afwan dari Ibnu Abbas ya diriwayatkan oleh Imam Hakim nah, sanadnya yang sahih dari Ibnu Abbas di mana Abbas menyatakan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu melihat seorang sahabat bersikap seperti ini jadi kambingnya ditidurkan kemudian dia asah biasanya kan kalau kambing sudah ditidurkan kaki kita kan di atas kambing Ya, ditekan di dadanya kan begitu ya nah. waktu itulah dia mengasah pisaunya sementara kambing memperhatikan pisau yang sedang diasah <tuh> apa kata Rasulullah Aturidu antumitaha mau tat apakah kamu Aturidu antumitaha mau tat apakah kamu akan mematikannya berkali-kali Ala haddatta syafrataka Kenapa kamu tidak mengasah pisau-mu sebelum kamu menidurkan kambing-mu? Begitu. Sebelum kamu menidurkan hewan sembelahan-mu, semblihan-mu. Demikian para ya. Jadi kalau kita mau sembli, menajamkan pisau, kita tajamkan tempat lain. Demikian. Kemudian, yang keberapa ini? Yang keberapa? Salah lah. Ia yang kelima Yang pertama apa tadi? Lupa Yang pertama apa? Ia. Yang kedua? Lupa Kedua, ketiga Keempat? saat okay, kelanjutannya yang kelima. Yang kelima ada muizhari syafra lidzabiha tidak menunjukkan pisau tersebut di depan hewan sembelihan. Itu dia. Ini merupakan furuk daripada adab yang keempat tadi. Jadi kalau kita kita pun misalnya ini kambing mau disembelih. Ya, kambing disembelih. Pisau itu maksudnya tidak tengokkan apalagi ngasakan ngasah pisau di depan kambing tuh kambing. Ini misalnya lah, uh, gitu. Uh, demikian. Tidak memperlihatkan pisau tersebut ke, di, di, di, kepada hewan yang akan disembeli demikian. Bagaimana dengan tukang ayam yang memang di situ lapaknya cuma 2 meter, sementara uh, ayam kan di situ bertumpu di dalam kandangnya. Masa dia setiap kali mau nyembelih pergi dulu, nyembeli, pergi dulu begitu ya sebenarnya kalau memang dia mampu bisa saja tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa kalau nggak memungkinkan karena kalau dia mau sebenarnya bisa saja dia tutup ya kandangnya itu ya dia tutup Usahakanlah jangan ada yang celah kan ada celah nanti ngintip ayamnya uh, dia tutup ada demikian hal ini diriwayatkan dari ibnu umar dari nabi saw kata beliau di mana beliau menyuruh Nabi Sallam menyuruh untuk menajamkan pisau sebelum menyembelih dan tidak memperlihatkannya di hadapan hewan sembelihan. Saya pernah melihat tukang jagal unta, ya, unta itu disembelih dengan keadaan berdiri nanti kita jelaskan. Saya tidak tahu dia itu bawa pisau. Begitu bukti dia, dia mau menusuk unta tersebut, tiba-tiba dikeluarkan ditusuknya. Ya, jadi apa namanya memang di, disembunyikan. Itu merupakan salah satu adab, bukan berarti syarat sah ya. Bukan berarti syarat sah. Uh, sembelihan. Ini adalah adab kita terhadap hewan yang akan yang akan kita sembelih. Demikian para hadirin. Ya. Kemudian tasmiyat wa takbir, mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ya. Mengucapkan nama Allah yang bertakbir. Karena para ekofidin, apabila seorang Muslim mau menyembelih hewan sembelihan hendaklah dia ucapkan nama Allah, Walla Ta'kuu, Walla Ta'kuu Mimmalam Yudkarismu Allah Alaih. Janganlah kamu makan hewan yang disembeli tidak pakai nama Allah. Ya, janganlah kamu menyembelih hewan yang disembeli tidak dengan nama Allah tidak dibolehkan termasuk juga dalam ayat disebutkan wama uhil dari roirilai hibih dan hewan-hewan yang tidak disebut dengan nama Allah haram dimakan ini ya jadi ketika menyembelih hewan daklah menyebutkan nama Allah dan bertakbir Bismillahi Allahu Akbar dalam riwayat yang lain disebutkan di mana Rasulullah menyebutkan namanya Allahumma hadza an fulan. Ya Allah ini dari si fulan. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Misalnya antum mau menyembelih akikah. Ya Allah, kalau enggak pae bisa bahasa Arab, ya Allah ini akikahnya si fulan. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Kalau dia mau menyembelih lembu untuk Idul Idul Qurban, ya. Ya Allah, ini adalah hewan kurbannya. Kalau dia lembu sebutkanlah tujuh orang itu, fulan, fulan, fulan. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Jadi takbir di sini yang mengucapkannya, yang si penyembelih. Bukan ketika menyembelih hewan, ditakbirkan rame-rame. Mungkin Antum pernah lihat, ya, enggak NU, enggak Muhammadiyah, begitu. Sama saja. Dimana ketika disembelih, hewan disembelih itu rame-rame. Allahu Akbar, Allahu Akbar. lah Itu enggak ada dalilnya, para yang khafidin. Ya, enggak ada dalilnya. Jadi, yang mengucapkan takbir itu adalah yang menyembelih. Memang ada syariatnya untuk Idul Adha 11, 12, 13 atau hari tasyrik, kita disunnahkan untuk bertakbir. Namun ini secara mutlak tidak dikaitkan ketika menyembelih hewan. Demikian ya. Kalau kita kaitkan takbir ini ketika menyembelih hewan, maksud takbir dengan sebagaimana yang dilakukan oleh kaifat yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini ya, berarti kita mengkhususkan, mengkaitkan dikir ini dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan ini merupakan salah satu penyebab bid'ah karena mengkaitkan sesuatu tidak pakai dalil demikian ya, nah demikian para ya khasidin azallahu wa'iyyakum jadi jadi Kemudian muncul pertanyaan. Bagaimana kalau tidak pakai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Kudus. Ini kan nama-nama Allah. Ya tidak juga demikian ada sunnahnya. Tetap dengan Allahu Akbar. Karena ini merupakan bacaan-bacaan yang muqayyad. Yang, ada, yang, yang dikaitkan Rasulullah dengan suatu acara ritual tertentu. Kemudian bagaimana kalau lupa. Misalnya kita mau apa ya mau ah mau nyemur ayam lah misalnya ya saking laparnya ketika nyembeli ayam tangkap ayam disembeli sudah jadi semur ih eh, tadi rasanya nggak pakai wastila nah, bagaimana ini lupa gimana kira-kira jangan kamu makan hewan yang disembeli tidak pakai nama Allah lupa kan termasuk nggak pakai nama Allah Hah? Ini jelas Kalau kalau yang itu Sesuatu yang kita itu masih ragu Apakah dibaca dengan nama Allah atau tidak Ini jelas Tidak dibaca Antum misalnya Saya lihat Antum mbak baca Apa namanya Motong ayam Ini memang jelas Tidak pakai nama Allah Baca nama Allah Tidak usah nah, Gimana Baca Bismillah makannya Jadi halal Tidak bisa kalau yang Bismillah itu, kalau kita itu ragu. Ini daging dari mana ya? Disebeli dengan nama Allah apa tidak? Maka caranya, bacakan Bismillah selesai. Nah ini jelas dia enggak baca. Baik sengaja maupun lupa. Iya. Apakah boleh dimakan dagingnya misalnya? Ya. Kata Sheikh Muhammad bin Salih, enggak boleh kata. Sebeliyah dalam kitab Al-Udhohiyah, Kalaupun lupa tidak dibolehkan Haram hukum makan Hewan tersebut Nah kira-kira Itu pernah gak lupa motong ayam Motong lele Lele gak usah disembeli Toko saja kepalanya Nah Karena kalau lele atau sembli cari-cari Urat lehernya susah Gak ada urat lehernya Cari lehernya pun susah ya Nah gimana? Pernah lupa? Nah. Allah 'alam bisawab namun saya kurang setuju dengan pendapat ini. Mengapa? Karena ada dalil umum sabda Rasulullah, SAW, "Rufi al-qalam 'anil khotok wan Allah tidak mengambil hukum, tidak mengambil dosa, apa tidak menjadi dosa bagi orang yang keliru, lupa, Khilaf ataupun dikarenakan lupa. Ini merupakan kaedah dasar dalam Islam. Makanya jangankan sembelihan, Solat saja kalau kita lupa itu ada dispensasinya. Mena anis salati awna siya'anha fal yusolliha heina zakaroha. Barang siapa yang lupa mengerjakan solat atau tertidur. Maka hendaklah dia laksanakan ketika dia ingat. Solat saja ibadah yang terbesar, bahkan kilafiah di antara para ulama, antara kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan dengan sengaja, ya tidak mengapa. Kalau kita memang benar-benar lupa, bukan dilupakan, ya benar-benar lupa. Hukumnya ya kita solat ketika kita ingat. Demikian para kafirin. Azza wa Jalla. Jadi kalau memang kita benar-benar lupa, Allahumma bi sawab saya lebih cenderung tak mengapa. Karena memang lupa, lupa itu tidak orang yang lupa tidak diambil hukum berdasarkan kaidah umum dalam prinsip Islam makanya para ekofijin kalau kita puasa lupa makan ya makan seperti Ustadz Zaid katanya pernah dia gotong royong puasa waktu itu makan sudah makan sudah dua piring sudah pas mau mau minum ingat sedang puasa nah gimana lupa kan Nah, kalau sudah lupa, ya lanjutkan. Tinggal melanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. <tuh> ya, tinggal melanjutkan. Demikian para para'aqafidin. Kata Allah SWT itu merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT. Ya, kepada orang yang puasa. Itu kelupa. ya Apa saja lupa, peristiwa-peristiwa yang lupa, itu merupakan uh, dispensasi, ada dispensasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya maksudnya ya? Saya juga belum begitu. Faham mengapa Syaikh Usaimin begitu apa namanya tegas dalam masalah ini sampai yang lupa pun beliau haramkan. Kemudian para ahli jadi tadi yang keberapa tadi? Ada yang lima, ada yang enam ni gimana? Kalau catatan saya itu enam. Kemudian yang dikatakan menyembeli itu adalah in harudam itu dia, menumpahkan darah. Wahadabit koteel hulkum wal mari wal wajay wal wadajain, yaitu dengan memotong, memutuskan tenggorokan dan dua urat nadi itu dia menyembeli. Jadi kalau antum menyembeli leher tapi dari belakang, tinggallah dua urat itu, itu belum menyembeli. Tapi kalau itu antum potong, tidak masalah. Baik di atas leher maupun di bagian pangkal leher. Yang jelas itu sudah mem memutuskan urat leher. Jadi menyembeli itu yang jadi targetnya adalah memutuskan urat leher. Bukan memutuskan leher. Kalaupun lehernya terputus, tidak ya ada masalah. Sangat tajamnya, semangatnya eh putus. Nah, leher ayam ada yang seperti itu. Sangat tajamnya, putus. Nah, demikian. Yang enggak ada masalah. Asalkan jangan kelamaan. Kok enggak putus-putus ini leher? Targetnya bukan leher putus, tapi urat yang putus. ya. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'an haroddam alayhi. Wadu Kiras Wadu Kirasmullah Alaih Fakulu Apa yang menumpahkan darah dan disebutkan nama Allah maka silahkan makan yang kedelapan ada Mudabbihi Dabati Amal Ukhro Tidak menyembelih hewan di depan temannya. Antum punya hewan sembelihan tiga nah, jangan disembelih di depan di depan tiga dua hewan yang lainnya. Ya dua ditambah di situ juga sembelih jangan. Jadi cari tempat lain yang tidak terlihat oleh si eh, si si kambing ini ataupun lembu. Jadi menyembelih itu tidak di depan di depan eh, hewan yang akan disembelih. Makanya terkadang kita lihat lembu itu ada yang mengalir air mata begitu ya kita lihat untuk hewan-hewan sembelihan. Jadi sebenarnya jangan demikian, jangan di hadapannya. Kita kan nggak tahu saat perasaan dia, makanya diajarkan supaya kita tuh tahu bagaimana perasaan hewan. Demikian para ekofidin asalamu alaikum. Ya ini kita kemukakan karena ada riwayatnya itu aja masalahnya. Ya kalau nggak ada riwayatnya kan kita nggak tahu gimana perasaan hewan, karena kita nggak pernah jadi hewan. Ada yang pengalaman? Kan nggak ada. Mana tahu ada yang pernah pengalaman jadi hewan potong kemarin reinkarnasi jadi manusia. Demikian para kafirin asalallahu ya. Makanya Rasulullah menuntun dan alhamdulillahnya hanya ada pada manusia, hanya ada pada Islam. Di luar Islam tidak ada seperti ini. Mereka jangankan sembelih. Kadang-kadang mematikan hewan yang mau dia makan ditebenamkan saja. Seperti apa namanya yang tomok lomo itu. Ya. Ada yang mencucuk saja dari pangkal sampai ujung. Kalau disembelih katanya tidak enak. Demikian juga yang yang mereka-mereka yang makan B1. Tentu B1? Dok. Bukan dek. Dok. Bukan duck, Bebek. Anjing. Yang mereka-mereka yang makan suka gemarnya makan anjing, kalau dikuliti, digantungkan seperti kambing. Nah, itu caranya bagaimana? Tidak disembli. Dibenamkan di air. Taruh karung, dibenamkan di air, kemudian udah mati, nah, di makan, dibakar, enak katanya demikian, ketimbang disembeli. Nah, demikian para ekofidin asalolayak. Jadi nggak ada aturannya, sudahlah makanannya makanan yang tidak baik, cara menyembelihnya, cara membunuhnya pun menyiksa. Demikian. Belum lagi kita lihat bagaimana adat istiadat. Saya kira nggak ada dalam adat istiadat yang kaum muslimin seperti itu, di mana menyembelih. Mematikan hewan dengan cara menusuk-nusuknya. Mungkin Antum pernah lihat satu acara ritual. Kerbau diikat, kemudian ditusuk. tusuk Di, Pokoknya dibacok. Dibacokin sampai mati. Sementara ya, apa namanya. Uh, Kerbaunya itu ya namanya juga dibacok-bacok. Akhirnya mati. Nah inilah, pem, apa namanya. Uh, pembunuhan tidak punya peri kehewanan. Demikian para khabeddin. Ya. Ada itu beberapa adat seperti itu. Tapi saya yakin itu bukan adat yang adat yang tadinya kaum muslimin. Adat yang mereka yang punya adat itu yang punya agama lain. Ini biasanya adat istiadat bagian Indonesia bagian timur. Demikian caranya kan penyiksaan. Tidak punya free kebinatangan. Nah, yang anehnya yang seperti-seperti itu mau di diapakan namanya diawetkan pula, dibudayakan supaya dilestarikan supaya tidak tidak apa namanya tidak tidak punah kebudayaan seperti ini padahal budaya-budaya itu banyak yang harus di di di dibasmi di, di ya banyak harus dibasmi tidak perlu di tidak perlu di dilestarikan karena apa banyak kesirikan kesirikannya namun karena yang namanya manusia itu sekarang tidak pikirkan agama yang penting itu kulus kulus begitu karena yang eh, yang adat-adat ini bisa mengundang wisatawan. Kalau wisatawan datang tentunya akan apa namanya membawa eh, nilai rupiah itu akan menguat kan begitu. Dia akan membawa apa? devisa. Devisa, pemasukan devisa bagi negara. Yang penting itu. Mau sirik mau enggak sirik enggak penting bagi mereka. Kemudian para Khafidhin. Ah ini diriwayatkan dari Ibnu Umar di dari Umar bin Khattab di mana beliau pernah memukul seorang laki-laki yang melakukan hal ini. Jadi laki-laki ini menyembelih hewan di depan temannya yang akan disembelih. Dipukul oleh Umar bin Khattab. Ya, riwayat ini dicantumkan dalam kitab Al-Mughni Mukhtar. Kemudian dalam menyembelih hewan ada satu hal lagi yang penting yaitu at-ta'awud oh, Kalau sudah sembelih ya bagi-bagilah ke tangga begitu. Jangan makan sendiri. Rasulullah saja menganjurkan kita kalau kita makan, ya banyakkan kuahnya, kasih tetangga. Ada yang tanya Ustad, kuahnya aja ini kasih, ini nggak usah. Karena diperbanyak kuahnya aja. <laughs> yang maksudnya itu para ekafidin, walaupun ini bukan satu kewajiban, hanya demikianlah. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang, kalau memang apa namanya ada lebih ya silakan ya banyakkan kuahnya isinya dua potong kan begitu Dua potong kambing lebihnya apa gori <laughs> begitu ya ah demikian barikhadid azzaallahu iyakum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah kata Aisyah kana idza zabaha syata yaqulu arsilu biha ila astiqal khadijah kalau beliau menyembelih kambing, beliau katakan, coba kirim ke teman-temannya Khadijah. Jadi, kirim ke teman-temannya Khadijah. Jadi, pada Khafidin azza wa jalla itu salah satu uh, cara atau adab dalam menyembelih. Kaitannya ada kaitan dengan sembelihan tadi. Yang terakhir, yang keberapa terakhir ini? Iya, ah, syalah juga. Sudah tiga kali empat kali masih ada yang sembilan sepuluh. Nah, sembilan apa sepuluh? Oh sembilan. Sepuluh apa sembilan? Sembilan apa sepuluh? Nanti teringat anak saya yang terakhir sembilan apa sepuluh? Sepuluh sepuluh sembilan sembilan. Iya berapa? Iya sembilan itu yang salah. Yang ke sepuluh? Sudah salah, kuat-kuat lagi ya. <toy>, Soit yang sepuluh yaitu Nahrul Ibil Kaimatan. Untuk unta menyembelinya dengan cara berdiri. Ya, sunahnya. Sebagaimana ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki menyembelih unta dengan berlutut. Unta itu dilututkan, diderumkan. Bukan ditidurkan ya dilututkan, diderumkan namanya dalam bahasa Indonesia jadi kata Ibn Umar iba'at haqiyaman muqayyadatan sembrilah dia dalam keadaan berdiri sunnata nabiikum itu merupakan sunnah nabi kalian demikian juga Ibn Abbas mentafsirkan firman Allah al-Hajj ayat 36 walbudda ja'alnaha lakum min syair lakum fiyakhir dan unta dijadikan kami jadikan untuk kalian salah satu syiar Allah dan dalamnya ada kewajib kebaikan fadhkurusmalla'iha sawaf maka ucapkanlah nama Allah dalam keadaan sawaf kata Ibnu Abbas sawaf itu qiyaman ala salah talasati kawa'im. sawaf adalah unta itu disembelih dengan cara berdiri dan dengan tiga kaki wa ma'qulatan yadhal yusra di mana kaki depan yang sebelah kiri diikat itu dia jadi unta para khawidin untuk menyembelihnya ya tidak digorok tapi ditusuk dadanya dadanya ditusuk karena unta itu nampak dadanya itu menantang dia lebar enggak bisa lembu enggak bisa kenapa antum cari dadanya susah apalagi yang bergenjer itu kan dia sampai bawah genjer semua Nah, demikian. Jadi unta itu begini kan? Badannya busung, kemudian atas di jerapah. Jadi ditusuk begini. Itu dia unta dalam keadaan berdiri. Jadi bagaimana? Kaki depan yang sebelah kiri diikat. Diikat bukan diikat di tambat, tapi ditekuk gitu, diikat lututnya, diikat. Kalau orang Arab dia punya apa namanya? tali kulit memang khusus untuk seperti tali pinggang untuk mengikat unta. Nah, kalau sudah unta diikat kakinya satu itu gak kemana-mana, gak lari beda dengan kucing kucing kalau antum ikat satu, dia masih jalan-jalan dia loncat-loncat ya, kambing juga demikian, ayam juga antum ikat kakinya satu, masih loncat-loncat dia masih guling-guling, tapi kalau unta enggak ya, walaupun besar, tapi gak bandel seperti hewan-hewan yang lainnya hewan-hewan itu masih, masih dari sembli kadang-kadang masih bisa terbang apa itu? entok-entok seritir, sembli Antum pegang, kanung lepas terbang dia hilang. Pan eh, sudah lehernya sudah diputuskan, kan sudah disembeli. Ademik. Unta tidak demikian. Itulah keistimewaan unta. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Afala yang ilal ibrika i'fakul lefat. Tidakkah kalian melihat bagaimana unta diciptakan? Paling penurut dan paling cepat mati. Jadi kalau dia eh, dalam keadaan berdiri begitu, ia ya ditusuk. Itu datanya. Ditusuk, itu dadanya. Pas jantungnya itu sudah tusuk darahnya mencerat keluar udah tumbang dia mati selesai begitulah cepatnya unta saya pernah lihat sekali bagaimana seorang nyembeli unta enggak disekak digorok ya di tusuk dadanya demikian cepat matinya kambing saja masih lama ya Terutama kambing-kambing ngebesar -kambing segitu-gitu juga dia Kalo begitu kalau kambing kalau unta tidak demikian ya demikian namanya qodid anzaallahu iyyakum cukuplah sebagai bekal antum untuk sembelih menyembelih atau ada yang jadi panitia atau ya termasuk juga nyembeli ayam nyembeli apa saja yang untuk dimakan. Jadi bagi yang nyembeli nyembeli di si luar-luar apa namanya e, Idul Adha juga sama seperti ini adabnya. Jadi adab yang nyembeli cara secara umum. Demikianlah para Ekhafidin asalamu alaikum ada 10 adab yang saya ambil dari kitab Adabul Islamiyah. Ya kulufol ya ada was tauful Allahalilwakum. Wal Muslimin Inna Wal Kafura. Bolehkah orang tua memberikan kurban kepada anaknya yang telah berkeluarga? Padahal anak tersebut mampu untuk berkorban sendiri boleh, ya itu kan berarti hadiah, hadiah korban, begitu. Ini uang untuk berkorban, uang 1 juta untuk korban ya nggak ada masalah. Tapi kan anaknya mampu, ya ya mampu itu kan urusan dia, jadi boleh. Memberikan daging korban lu orang tuh orang luar islam. Kasih daging kurban atau kasih kurban? kurban? Oh, daging kurban. Saya kira, ini tanyaannya kurban, bukan daging kurban. Memberikan kurban, bukan daging kurban ya. Ini kurban apa daging kurban maksudnya? Kurban. Nah, kurban. Boleh. Misalnya dia e, kamu enggak kurban. Udah nih, uang 1 juta. Kurban begitu. Ya, boleh. Walaupun dia mampu. Karena masalah Berkurban itu masih silafiah di kalangan para ulama mengenai kewajibannya. Mengenai orang non-muslim, boleh mendapat daging kurban. ya Boleh mendapat daging kurban. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Fakulu minha Sebagaimana sabda Rasulullah Fakulu wa ato'imu wa jahiru Makanlah daging kurban tersebut. Wa'ata'imu, berikan kepada yang lain. Berikan makan kepada orang lain. Jadi, sifatnya umum. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Wadakhiru, kalau masih lebih silakan simpan. Tidak ada masalah. Demikian, boleh. Pada orang-orang kafir, tentunya kita prioritaskan yang yang muslim. Yang muslim masih banyak yang membutuhkan. Kenapa kita kasihkan ke yang yang non-muslim? Namun, pada hukum dasarnya boleh. Bolehkah kita tidak sholat Jumat? Sholat zuhur saja apabila hari raya jatuh pada Boleh para yang khafiddin Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang Kalau saya tidak silap itu riwayat di mana pada suatu saat pernah terjadi Berkumpulnya antara Id dan hari Jumat Kata Rasulullah barang siapa yang enggak mau sholat Jumat Silahkan Itu dia sholat zuhur ya Bagi yang sholat Jumat ya silahkan Kemudian Rasulullah menutup sabda beliau Wa nahnu mujami'un Kami sholat Jumat jadi, yang afdolnya sholat Jumat. Kalau enggak mau sholat Jumat, ya enggak apa-apa. Siapa ya? Praktis ekonomis. Bolehkah kita makan sembelian orang yang tak sholat? Rehfasiddin, ini kaitannya dengan Anton mengambil madhab mana? Apakah untuk mengambil madhab yang mengkafirkan orang tidak sholat? Nah, kemudian tidak sholatnya ini bagaimana? Kalau dia tidak sholat sama sekali, berarti tidak boleh. Karena sudah sepakat para ulama kalau ada seorang yang katanya Islam, tapi tidak sholat sama sekali, dia kafir. Sudah sepakat. Tapi kalau bolong-bolong hari ini maghrib dengan Isya, besok subuh dengan asar. Besok lagi zuhur dengan maghrib. Bolong-bolong. Dia meninggalkan sholat. Nah di sinilah ada khilafiyah. Begitupun bagi Imam Syafi'i yang mengatakan uh, tidak kafir. Dia itu harus diancam bunuh. Pemerintah harus mengancam dia. Membunuh. Kamu harus sempurnakan sholat kamu. Kalau tidak kami bunuh. Kalau sudah diancam bunuh juga dia tetap meninggalkan sholat. Maka dia itu dibunuh. Atas dasar dia itu murtad. Bukan sebagai hukuman. Karena hukuman mati itu ada yang murtad, ada sebagai hukuman. Tapi di Islam. Seperti wanita yang berzina. Wanita yang, yang sudah berumah tangga, berzina. Dibunuh. Tapi bunuhnya itu gak, gak, gak, gak keluar dari Islam. Hanya sebagai hukuman. Dan hukuman itu sebagai pensuci bagi dirinya. Tapi kalau yang ini murtad. Dia itu dibunuh karena murtadnya. Bukan sebagai hukuman. Kalau yang Berpendapat demikian ya enggak boleh, tapi kalau masih menyatakan muslim ya insyaallah boleh. Menyembelih harus baca bismillah. Bertakbir bagaimana dengan 9 ayam kentaki atau sejenisnya? Ya antum kalau sudah berhadapan dengan ayam kentaki enggak usah disembelih, dimakan aja. Iya. Kalau sudah berhadapan dengan ayam kentaki baca bismillah makan saja. Oh, Boleh sembelih lagi karena dia sudah dipotong-potong itu. Jadi jangan jangan khawatir. Hah? Hah? Label halal itu pada ikhwah itu tidak jadi patokan juga. Ya, tidak jadi patokan. Karena eh, apa namanya? Karena syariat kan sudah menjelaskan kepada kita, Aisyar jalana pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kalau daging ini enggak tahu sih dari Enggak tahu disembelih dengan nama Allah atau tidak. daging ini datang dari non muslim, orang-orang ahli kitab. Kita enggak tahu apakah disebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Kata Rasulullah, "Pakai bismillah selesai urusan." Apalagi antum berhadapan dengan ayam Kentucky, itu enggak usah sembelih lagi, makan aja. Tapi sebelum makan, pakai sausnya itu jangan lupa. lebih mantap. lebih mantap jawabannya. Bolehkah memberikan daging kurban sebagai upah penjagal? Enggak boleh, para Khalifin. Ya. Ada sini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurbannya. Kemudian kami disuruh untuk bersedekah dagingnya, kulitnya dan wajalaliah. Jalaliah itu kalau unta itu dia ada seperangkatnya, ada pelananya, ada hiasannya yang di punggung itu sekalian didedekahkan. Dan kami tidak memberi upah tukang jagalnya, tapi kami beri dari uang kami sendiri. Demikian ya. Jadi enggak boleh memberi ongkos ataupun upah tukang potong dari daging kurban. Karena bapak tukang daging kurban, ini ongkosnya kepalanya tuh bapak tidak dibolehkan. Walaupun itu, orang berzina juga ridho. Kulitnya ya berbulu. Apa? Pertanyaannya jelas. Gak boleh kita. Rasulullah menyebutkan. Barang siapa yang menjual daging daging daging kurban, maka tidak ada kurban baginya. Tidak boleh dijual. Hanya saja permasalahan seperti kulit. Kulit itu tak ada yang manfaatkan. Tidak ada. Kalau dia akan terbuang busuk. Nah. Lajen ada imam memberikan fatwa, boleh dijual, tapi hasilnya disedekahkan. ya, Hasilnya disedekahkan. Karena kalau tidak... Tidak semua orang pintar mengolah uh, kulit. Seperti kulit biri-biri itu. Ya, itu kan tebal kak, apanya, uh, bulunya. Nah itu susah pengolahannya. Kalau kulit lembu masih banyak yang mau. Ya, kulit lembu dibuat kikil. Tapi kalau kulit kambing biri-biri itu susah pengolahannya. Dibakar pun kadang-kadang tidak -kadang sampai habis bulu yang terbakar. Makanya banyak yang ditanam saja dengan orang. Tanam saja. Daripada susah-susah kan begitu. Nah, jadi, kalau bisa jual silakan jual, namun ee, apa namanya disedekahkan hasil jualnya tersebut. Allah alam biswal itu fatwa wajib najdi Namun pada intinya tidak boleh menjual daging kurban apapun dia. Dah, tunggu dulu, yang masuk ke meja redaksi dulu. Bagaimana jika kulitnya diambil beduk? Gak boleh. Beduk itu bid'ah, ya. Orang para sahabat saja ketika mereka Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat bagaimana cara manggil orang sholat, banyak ide-ide yang diberikan para sahabat. Ada yang mengatakan kita pancangkan bendera, ada yang mengatakan kita trompet saja, kita hidupkan trompet. Ada yang mengatakan kita bunyikan lonceng, ada yang mengatakan kita hidupkan api. Tidak diterima oleh Rasulullah, apalagi beduk. Pendapat siapa? Kalau seandainya beduk itu boleh tentunya sahabat sudah apa namanya pendapat-pendapat sahabat sudah lebih dahulu di diterima oleh Rasulullah kalau gitu ya sudah trompet saja. Namun Rasulullah menyebutkan itu semua bukan bukan kaum muslimin punya. Ya. Kalau beduk kan Ustaz memang ciri khas kaum muslimin. sekarang dulu enggak ada, apalagi festival beduk. Enggak ada festival-festivalan jadi balayakof ini itu budaya. Dimana budaya ini sudah menjadi syariat. Banyak budaya menjadi syariat. Akhirnya di bid'ah. Apalagi ketika takbir. Jadi dung dan dung dang, dung dang, dung. Allahu Akbar, dung dan dung dang, dung. Ini kan melecehkan takbir. Melecehkan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sambil Allahu Akbar nari-nari. Allahu Akbar nari-nari. Ini kan melecehkan. Nah demikian, jadi kulit kalau kulit digunakan untuk beduk kalau beduk kita jelas gunanya apa Enggak akan mungkin beduk itu untuk jepongan ya beduk itu jelas gunanya dipancangkan di masjid untuk takbiran untuk ngetayu apa namanya untuk memberitahu orang sholat begitu artinya adanya compare jadi disatukan antara adat dengan syariat dengan beduk jadi duk duk duk duk duk tak tak tak duk duk Allahu akbar, Allahu akbar, nah, begitu. Ini dari mana tambahan-tambahan seperti ini? Ya, dari mana tambahan-tambahan seperti ini? Tidak dibolehkan. Jangan kasih. Ini mau untuk apa? Untuk beduk. Tak boleh, bilang. Itu artinya ta'awun alal litmi wal-uduan. Bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan tidak dibolehkan oleh perbendaharaan. Kalau dibuat untuk apa? Tu jange, sebenarnya nggak ada masalah untuk jange, nggak ada masalah. Masalahnya kan masalah dijual. Saya kurban, dapat kam, apa-nya kulitnya, ya saya jange, nggak apa-apa. Kan begitu. Ah, masalahnya kalau setelah jadi jange dijual boleh nggak? Itu masalahnya. <tuh, tuh>, nah, ya, tidak, tidak boleh. Tapi bagi yang membeli tadi, bagi yang membeli tadi boleh. Karena apa? Uangnya sudah sebagai penukar untuk disedekahkan. Tapi kalau sudah dia membeli itu bukan bukan kulit kurban lagi namanya, kulit milik dia. Silakan mau dia buat kulit jangit, mau buat jangit, mau kikil, mau apa, terserah. Tapi kalau dia, dia sendiri, ini ada dapat 1x1 meter, meter, 1 meter persegi. Ini, sayang ini kan begitu, muncul akal bisnisnya kecil-kecil gini nanti digoreng kembang begitu sekian untungnya satu meter kali satu meter ini minimal dua ratus bisa nih dapat jangkrik gitu jual nggak boleh untuk makan sendiri boleh saat kapan waktu puasa arafah tersebut hari kamis karena sekarang orang-orang sudah mulai siap-siap untuk uh, apa nama, ke mekah kayaknya hari-hari ini belakangan ini ee, Madinah tuh sudah mulai kosong Karena orang sudah persiap-siap mau melaksanakan Haji jadi hari Kamis itu Arafah orang wukuf di Arafah termasuk juga di Indonesia di Indonesia nggak wukuf puasanya saja puasa Arafah ya silakan yang lain ini ya apa tadi cara pembagian korban nggak ada dalilnya nggak ada dalilnya pembagian tersebut kata Rasulullah bukan suka-suka hati. Suka-suka hati. Dengar dulu. Dia enggak suka-suka hati, saya enggak bisa suka-suka hati. Itu kan bahasa bahasa kelambir gitu suka-suka hati. Biasa. Kalau bahasa kerennya up to you. Ah. Rasulullah menyebutkan fakulu wa ataimu wa dakhiru. Makan, berikan, dan silakan kamu simpan. Jadi para ekafirin tidak ada ketentuan dalam hadis. Jadi korb, daging korban itu ya kita makan, kita berikan, kita hadiahkan, ada yang kita infakkan. Ya kalau masih masih sisa juga ya disimpan nggak ada masalah. Namun ketentuannya tidak disebutkan. Nah, hanya saja para ulama itu memberi bagian-bagian, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk diinfakkan. Kalau diimfakan itu pada orang fakir, sepertiga lagi untuk orang dihadiahkan, pada orang-orang kaya, demikian. Itu pendapat ya. Hanya ketentuan dari hadis, sampai sekarang saya belum mendapatkan pembagian sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga seperti itu. Gimana? Jadi, ya enggak suka-suka hati lah. Begitu. Ah, ya kan. Ya. Oh, ya, bilanglah, lapangan dibuat Bor Masiat. Memang lapangan Masiatnya banyak. Iya. Iya. Pada zaman Rasulullah Sallam, lapangan itu dikatakan musola, musola, lapangan. Di musola itulah dilaksanakan sholat id, dan itu sudah tertentu tempatnya, ya sudah tertentu tempatnya. Demikian juga sholat jenazah dilakukan dilaksanakan di musola, lapangan. Itu yang terbaik, walaupun di masjid boleh. Jadi para akidah ini demikian. E, pada zaman Rasulullah penentuan la, tempat sholat id itu sudah ditentukan lapangannya. Hanya masalahnya para ekafidin, ya masalahnya sekarang itu kita mau ke lapangan untuk cari lapangan itu kan susah. Untuk cari lapangan susah karena lapangan di Medan ini dan di Indonesia pada umumnya terutama di kota-kota itu multifungsi tempat main bola, tempat konser, tempat perdukunan juga kan jual-jual obat. Juga tempat apa namanya? tempat sirkus keliling itu. Saya juga. Jadi macam-macam tempat kampanye juga, tempat konser juga, tempat uh, apa namanya? 17 Agustus juga. Ya semua di situ multi, multifunction katanya. Termasuk juga tempat gudang kepang juga di situ. Ademikian, ah, para khotirin azzaullah wa iyyakum. Dan tidak didapati lapangan yang yang khusus dan sedikit masjid yang punya lapangan khusus yang punya lapangan khusus misalnya masjid di jalan Asoka bung Asoka itu punya lapangan khusus dia di belakang itu selainnya nggak ada jarang yang punya hanya numpang numpang bahkan tidak di lapangan jalan ditutup kan bukan lapangan lapangan itu bukan jalan jalan bukan lapangan seperti majid di ganglanggar. Nah, itu sholatnya di lapangan. Eh, sholatnya di jalan. Bukan di lapangan. Setelah dia. Ya. Jadi demikian. Boleh apa enggak? Kalau di jalan, jelas mengganggu orang. Kan begitu? Mengganggu orang jalan. Namun memang sudah jadi kesepakatan. Pokoknya kalau hari raya, ini jalan untuk sholat id. Demikian pada Ekhalfi Tid. Jadi Allah Alam bisawab masalah ini. Ya, karena keterbatasan lapangan yang ada di kota Medan. Kalaupun ada di kampung-kampung, lapangan itu numpang. Itu pun karena belum laku. Belum dikapling kapling kapling Ya, jadi bagaimana? Ya, diusahakan tempat yang bisa melaksanakan sunnah ini. Ya, bisa yang melaksanakan sunnah ini kalaupun tidak bisa seluruhnya, idalam yudrakullu la yudrakulluh. Kalaupun enggak didapati semuanya, maka tidak tinggalkan seluruhnya. Karena mau di mana lagi? Sementara di masjid Rasulullah hanya melakukan di masjid ketika tidak hujan. Demikian mereka di Bolehkah menunda Pembagian daging kurban Dengan cara diawetkan, dikalengkan Hingga tahan sampai 3 tahun Seperti dilakukan oleh Rumah Zakat Untuk apa sih ditunda-tunda Itu kan punya orang Kita memberi Tapi diawetkan 3 tahun Wah lucu Saya mau berinfak Pada kaum muslimin Daging ini lah, diawetkannya 3 tahun Ini bagaimana jadi tujuan sebenarnya itu untuk apa? Maunya kita kan dimakan supaya kita dapat pahala, bukan untuk diawet-awet kan tiga tahun tergantung-gantung pahala kita. Dikaleng aja pahalanya. Kenapa kalau pelosok-pelosok sekitar itu ada kekurangan? Kecuali seperti di Saudi sana, bisa lah. Di Saudi sana, seperti jemaah Haji itu kan masing-masing nyemblih. Itu mana ada yang mau makan lagi sudah? Kambing aja semua. Hampir banyak pula kambing dengan jemaah hajinya. Yang demikian mereka COVID enggak kan mungkin termakan itu. Itu jemaah haji aja belum lagi sembelihan mereka penduduk Saudi Arabia makanya dikirimkan termasuk ke Indonesia. Ke Afrika, demikian. Tapi di Medan antum kirim ke mana? Tetangga aja jarang-jarang makan kambing. Seringnya juga makan daging itu pun ceker aja. Eh dikirim ke Afrika. Nah di sini aja masih banyak yang perlu. Jadi itu apa diawet-awetkan? Untuk medan tuh masih banyak butuh butuh apa? Butuh butuh daging. Gak butuh diawet-awetkan. Jadi yang masalahnya, ya. ya apa? Online. Iya. Kalau zohirnya unta merah itu ya warnanya merah, namun bu bukan merah yang antum masuk merah seperti merah darah begitu, bukan merah. Tapi kalau seperti mungkin antum lihat uh, apa kuda yang coklat coklat oh, Seperti jenggot kalau di inai itu kan dikatakan merah, tapi itu bukan merah kali. Eh uh, begitu. Itulah. Ya saya sendiri belum pernah melihat unta merah. Di yang merah, tapi merahnya itu bukan merah seperti kursi ini. Udah lah, cukuplah satu aja. Udah hampir setengah sepuluh. Nah coba satu lagi. Hah? Ini ini, antum sudah habis misalnya. Apalagi tujuh orang tuh satu sapi. Ya, emang begitu pembagiannya, emang begitu pembagiannya. Dan itu sudah berlaku pada zaman Nabi. Ya. Kalau sudah terlanjur, saya sudah jangan potong lagi, namanya juga terlanjur. Ini merupakan salah satu adab uh, sunnah bagi yang berkorban. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Uh, Manro'a Zulhijjah Mangkana lahu zabahun Barang siapa yang punya Mangkana indahu zabahun Barang siapa yang sudah punya hewan sebelihan wah. Oh, wa ra'adul hilal Dhul hijjah sementara mereka, mereka sudah melihat bulanzul hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wa azfarihi janganlah dia potong rambutnya dan kokonya. demikianlah para khaufidin azza Allah wa iyyakum kajian kita pada malam hari ini uh, sebagai penutup coba antum Adik mimpi pula Abis. habis dah habis Oh, ketentuan arah yang nggak ada. Yang jelas bagaimana caranya terpotong kerongkongan dan dua urat nadi. Enggak ya, ya. harus ditarik, Enggak harus ditarik. Karena ada yang di, ada yang freot begitu. Udah. Ada yang tarik itu sebenarnya bagaimana enaknya saja. Ya ada yang tenaganya lebih lebih kuat tenaga dorong dibandingkan tenaga tarik. Ada yang tariknya lebih enak karena apa namanya parang itu ada begininya kan begitu ada. Ada lengkungannya di gagangnya itu tarik lebih enak set begitu. Ada yang ya, set set set set. Ya itu gimana enaknya saja enggak masalah. Ya. Heeh. Nah. Ketentuan untuk kurban itu Untuk satu keluarga ya untuk satu keluarga orang kadang-kadang dia punya uang dah hari ini kamu yang korban itu sebenarnya atas nama saja yang korban itu saya orang saya yang punya duit nah, jadi hukumnya itu untuk satu keluarga ya hukum itu satu keluarga artinya begini ketika akan di, ada yang mengatakan wajib makanya kita ambil contoh yang mengatakan wajib jadi ketika ada yang berkorban dan korban satu orang Maka sudah terlepas kewajiban bagi yang lainnya. Jadi kewajiban itu bukan per orang yang ada dalam keluarga. Demikian, ya. Jadi ee, apa namanya? Kalau hal seperti itu tidak ada masalah. Tiada masalah mengatasnamakan begitu. Nama juga atas nama. Demikianlah para khofidin. Sudah jam 10, Antum juga nanti lama kali pulangnya. Kasihan saya. Begitu. Aku luhulohiha dan washtaulahihalikum. Molestan muslimin. Inna walhamdulillah.